Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah. <todohan> Wassalamu'alaikum warahmatullahi Eh hadifillah, rahimani wa rahimakumullah Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudaraku Yang semoga Allah selalu merahmati, meridai kita semua Sebagaimana tak diterapkan Bapak Imam Kita berada di tempat yang terbaik Yang ada di muka bumi ini Yaitu rumah di antara rumah-rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini perlu kita syukuri. Kemudian yang kedua salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau, manusia dan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kami ucapkan terima kasih kepada bapak Imam secara khusus dan Taamir Masjid al ansar Atas kesempatannya untuk kita duduk bersama, berbagi ilmu, belajar bersama Semoga menjadi amal kebaikan kita semua, Allahumma, amin muslimin rahimah kemullah Permasalahan pendidikan anak Ini adalah permasalahan Yang perlu mendapatkan perhatian yang serius Terlebih saat ini beberapa pekan yang lalu kita dihebohkan dengan kasus pil PCC. Jadi ya. Kemudian tidak lama berselang kasus PCC itu di mana ya? Sulawesi ya. Sulawesi. Pendet. Kan Sama. Kemudian setelahnya di Jawa Barat ditemukan lagi pil X ini kata orang sebenarnya adalah fenomena gunung es bahwa yang nampak itu hanya sedikit dibandingkan dengan yang tidak nampak. Kondisi remaja kita khususnya pemuda-pemudi kita ini memang sedang menjadi incaran dan sasaran. Coba kalau kita renungkan kasus PCC tadi sekilas kalau saya baca pil itu harganya amat sangat murah. Hidayah kalau kita pikir-pikir, kira-kira biaya produksinya dengan untungnya, ada atau tidak? Bungkusnya saja, ya, yang mungkin biasa berdagang itu dari aluminium foil, itu mahal. Iya, belum bahannya. Kok bisa dijual sebutirnya kalau tidak salah 2000 atau 2500? Ini enggak mungkin untung. Tapi ternyata untung. Apa keuntungannya? Rusaknya gene. Ras. Ibu dan bapak khususnya. Kita ini. Kata orang camat. Apa camat? Calon mati semua. Kita tinggal nunggu antrean. Artinya bahwa kita perlu mengkader yang menggantikan kita duduk di sini baik yang berdiri sebagai imam sebagai penceramah ataupun yang berdiri dan duduk sebagai makmum karena enggak mungkin orang berdiri sendiri dikatakan imam dia butuh makmum dan makmum butuh imam Siapakah yang akan menggantikan kita? Mereka, anak-anak kita. Maka dalam kesempatan singkat ini, mari kita mengingatkan diri kita masing-masing. Bukan hanya yang masih punya anak. Tapi ilmu ini untuk cucu juga bermanfaat. Untuk anak tetangga juga bermanfaat. Kalau kita mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Ashura Ash Ayat 49 sampai 50 Ini ayat yang sangat menenangkan Siapa saja Perihal anak Sebelum kita melihat nanti tanggung jawabnya Allah mengatakan Lillahi mulkus samawati wal ar Milik Allah lah Kerajaan kekuasaan langit dan bumi. Karena Allah itu berkuasa. Kemudian Allah mengatakan. Yahabu liman yasha'u inata. Allah menganugerahkan kepada siapa saja yang dikandaki. Anak perempuan. Subhanallah. Dan ini membantah propaganda orang yang tidak suka dengan Islam. Katanya Islam itu abang menomor perempuan lihat anak perempuan disebut lebih dulu dalam ayat ini Allah anugerahkan anak perempuan jadi ada di antara kita seperti saya sendiri alhamdulillah anak tiga semua perempuan waiha buliman yasha uzuqura dan ada yang diberi hanya anak laki-laki au yazawijuhum dhukrana wa inatha Ada pula yang diberi anugerah bagi dipasangkan anak laki punya anak perempuan punya Itulah semua takdir Allah wa man yasha' Dan Allah menjadikan bagi yang dikendaki aqim tidak beranak keturunan. Jadi yang sampai saat ini belum diberi oleh Allah anak keturunan tidak perlu bersa'un banat karena itu terjadi atas kehendak Allah. Dan Allah mengabarkan innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Mana yang layak anak-anaknya perempuan semua Mana yang layak anaknya laki-laki semua Mana yang dipasangkan laki dan perempuan Bahkan yang tidak punya anak pun Itu atas kehendak Allah dengan ilmu dan takdirnya sini tersirat satu hal Apa itu Allah menyebut anak keturunan kita sebagai Wahab anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala hibah. Kalau anugerah berarti kita sedang memikul tanggung jawab untuk menjaga agar anugerah ini sukses sebagai anugerah bukan sebagai musibah. Kita sudah cerita di awal tadi Keadaan anak-anak Obat-obatan Bahkan mungkin ada pernah dengar istilah Kalau di Jawa sana diistilahkan Ngeleb Pernah dengar ya Apa itu ngeleb ah. Jadi anak-anak yang uang sakunya itu tidak terlalu banyak beli lem itu yang apa kuning itu. Kemudian dihirup-hirup biar pusing biar fly. Nauzubillah Ini gambaran baru dari satu sisi tentang apa? obat-obatan. Belum tentang pergaulan bebas. Betapa sering kita mendengar di berita, beredar video hmm? asusila pelakunya siapa? Masih anak-anak Inilah yang mendorong Untuk kita saling menasehati dalam kesempatan ini Bahwa agama yang sempurna ini Agama Islam Tidak hanya berbicara tentang sholat dan puasa tapi segala aspek kehidupan kita termasuk bagaimana kita melaksanakan amanah sebagai orang tua. Sebelum kita masuk kepada empat poin yang perlu kita cermati, Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibn Khaliqan di dalam Wafayatul A'yan. Ibn Khalikan dalam kitabnya Wafayatul A'yan dan Ibn al dalam kitabnya Birul Walidain menceritakan tentang seorang alim namanya Fadl atau Al-Fadl Ibn Yahya Al-Burmuki Al-Fadl Ibn Yahya Al-Burmuki itu lahir kurang lebih tahun 1100 148 atau 149 Hijriyah Berarti di masa Imam Malik Imam Syafi'i, Kemudian setahun kemudian Baru lahir Imam Ahmad Karena Imam Ahmad lahir tahun 150 Hijriyah Apa yang terjadi Pada Al-Fadhal Ibn Yahya Al-Burmukhi ini Suatu ketika karena permasalahan dengan penguasa waktu itu, dia dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dia masuk penjara, tidak dia saja yang masuk penjara. Orang tuanya pun ikut dimasukkan ke dalam penjara. Dan orang tua ini sudah sangat rentak. Yahya al-Burmukhi itu sudah sangat tua Sampai-sampai Untuk berwudu dengan air Dingin biasa Tidak mampu deh. Dia terbiasa Wudu dengan air hangat Lalu bagaimana Di dalam penjara mendapatkan air hangat Maka pada malam pertama Putranya Al-Qadhal itu Mengambil seember air Yang ada di situ Kemudian dia letakkan di atas Kepalanya Agar bisa didekatkan Dengan apa? Obor yang ada di luar penjara Semalaman Anda bisa bayangkan Air hanya didekatkan dengan Api, bukan ditaruh di bawahnya itu didekatkan. Maka semalaman Al-Fadl berdiri. Demi apa? Memberikan air hangat untuk ayahnya di esok hari. Maka perbuatan Al-Fadl ini ketahuan penjaga penjara. Maka pada malam berikutnya. Obor tadi dimatikan. Bagaimana kira-kira Al-Fadl bisa mendapatkan air hangat? Maka dia tidak hilang akal Dilepaskanlah bajunya Maka didekaplah Ember tadi semalaman Tubuhnya dibiarkan Kedinginan Agar apa hangat itu Bisa hangat tubuhnya Bisa menular ke Ember Inilah diantara Sejarah Yang perlu ditulis Dengan tinta emas tentang ajaran Islam yang membawa anak itu berbakti kepada orang tuanya. Dua keadaan. Kalau kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Yang berbanding 180 derajat. Tapi bukan artinya kita telah berputus asa. Bahawa seakan tidak mungkin lahir dari anak-anak kita ini. Al-fadhil, al-fadhil yang lain. Asalkan kita sebagai orang tua. Mau mendidik dan mengarahkan mereka dengan baik. Maka ada empat yang bisa saya sebutkan dalam kesempatan singkat ini. Yang pertama adalah menanamkan pondasi pendidikan. Apakah pondasi pendidikan itu tadi yang dibaca Bapak Imam? Dalam pesan Luqman kepada putranya. Segala usaha kita dalam mendidik anak tidak ada artinya kalau tidak diletakkan ini yang pertama. Apa itu? Tauhid. Mengasakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang itu diringkas oleh Luqman Dengan perkataannya Ya bunaya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim <Sess> Iya Bangsa ini Memang punya PR dalam politik mumpit Punya PR dalam ekonomi Iya Tapi PR paling besar Dari segala PR Dan paling utama dari semua PR Adalah memperbaiki Akidah umat ini Sebagian kalau Yang melihat di media sosial Akan melihat apa? Kambing dibawa ke laut apa sekarang ini kambing ah, sudah doyan rumput laut <tuh> ah? atau kambing mau diajak diving khususnya bulan-bulan ini kita lihat bukan hanya di satu tempat di banyak tempat melakukan ini tanda tanya besar untuk apa kambing dibawa ke laut Disinilah problem utama bangsa ini Ini baru satu sisi Belum hal yang dilakukan lain Di tempat tertentu pohon, batu, sungai dan sebagainya Ibu dan bapak kita punya PR yang sangat serius Tentang masalah akidah yang lurus Tentang masalah akidah yang menyimpang Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita Manakah akidah yang lurus dan manakah akidah yang menyimpang? Akidah yang lurus untuk dipegangi dan akidah yang menyimpang seperti yang dikatakan Luqman, "La tusyrik billah." Jangan langgar persekutukan Allah. Ibu dan bapak, kong Slimin rahimakumullah. Dulu 1400 tahun yang lalu lebih Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas Itu lahir 3 tahun sebelum Hijrah Berarti ketika Rasulullah SAW Meninggal Usianya belum lebih dari 13 tahun Masih kanak-kanak Anak SD lah sekarang tapi apa yang dibesankan oleh Rasulullah sallallahu kepada anak kecil ini? Beliau mengatakan ya ghulam inni uallimuka kalimatin wahai anak kecil aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Iftadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Iftadillah Tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah engkau dapati di hadapanmu. Apa maknanya jagalah syariat Allah? Maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menolong. Waidas waidas alta fas alillah. <tuh> <tuh> Kalau engkau mau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Dan apabila engkau mencari pertolongan Carilah pertolongan itu hanya kepada Allah Maaf-maaf Ibu dan bapak Saya tidak tahu ada di sini bagaimana Tapi jembat kami sana Di Jawa Biasa Kalau ada anak kecil Sakit-sakitan apa yang dilakukan Dicarikan benang Ditaruh di Pergelangan tangannya Apa kaitan benang dengan Sakit tadi apa sebagian meletakkan Apa Peniti di bajunya Subhanallah Rasulullah s.a.w. mengajarkan Kepada anak kecil Untuk hanya kembali kepada Allah Sayangnya di negeri kita Dari kecil dibiasakan Untuk mencari pertolongan kepada selain Allah Maka jangan heran Kalau kita mendengar Pedagang supaya dagangannya laris Pergi ke selain Allah Orang yang begawai Supaya karirnya lari Mintanya bukan kepada Allah Kenapa ini terjadi? Karena pendidikan sejah dini. Maka lihat bagaimana Luqman menasehati putranya. Bagaimana Rasulullah SAW menasehati sepupunya. Abdullah bin Abbas. Inilah yang menjadi potret pertama. Untuk kita teladani. Dalam mendidik putra-putri kita. Bahwa pondasinya adalah dan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah. Saya sering menanyakan kepada para jamaah di sana. Ibu atau bapak. Kalau ngantar putranya ke sekolah, ke TK, ke SD. Berapa menit dari rumah? Ada yang 15 menit, ada yang 30 menit gitu ya. Ngapain aja di jalan. Ya dia maju Ustaz. Allah Kenapa enggak cerita dengan anaknya? Lihat, deh Lihat nak, itu matahari sebesar itu. Kalau terbit mesti dari timur. Kenapa? Karena tunduk kepada Allah. Kita hanya sekecil ini sudah mau apa? Melawan Allah Ini momen sederhana Tapi kalau dimaksimalkan Bisa menjadi pendidikan Bisa menjadi peletakan fondasi yang luar Biasa Anda di Kupang gitu ya Di pinggir pantai nah, Ketika berjalan Melihat pantai Coba jelaskan Kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang itu tertanam sejak dini, yang ini sering disebut sebagai abah ayat-ayat tauliyah yang mudah untuk dilihat dan dicerna, letakkanlah ini sebagai pondasi abah pendidikan. Poin yang kedua. Yang sangat penting Untuk kita Jadikan sebagai dasar pendidikan Anak-anak kita Adalah Mengajarkan Untuk menjaga Salat Insyaallah kita sepakat Bahwa Salat adalah tiang Agama Sehingga banyak pesan Dari orang tua kita dulu Nah, apapun kondisimu Yang penting Kamu sholat Maka yang penting Kamu sholat ini benar nah, Di satu sisi Tapi kadang disalahpahami Di sisi yang lain Apa yang penting saya masih sholat Tapi kadang kurang memperhatikan Kualitas Salat. Ini pula yang perlu kita tanamkan kepada putera putri kita. Apa itu menegakkan salat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Muru' abnaatum bissalati, wahum abna'u sabain". Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat. Ketika mereka berumur tujuh tahun. Sebagian salah paham. Oh berarti nanti saja kalau sudah tujuh tahun. Bukan. Ini artinya ini usia maksimal. Tujuh tahun itu sudah maksimal untuk diajari sholat. Kalau memangnya Masya Allah anaknya cerdas. Anaknya baik. Mau dari TK, mau dari sebelumnya. Masya Allah. Sebagian anak itu nempel di umiknya. Di ibunya. Ngikut gerakan salat. Masya Allah. Ini berarti ibunya bawaan cerdas, baik. Ajarkan. Dia mulai apa bisa berbicara. Doa-doa salat. Tapi maksimal. Anak itu umur 7 tahun. Itu harus mulai diperintah untuk salat. Wadribuhum alaiha wahum abna'um. Ashrin Bahkan Boleh dipukul Apa Kalau masih malas sholat umur 10 Tahun Wih Islam mengajarkan kekerasan Enggak Yang pertama kita cermati Pukulan di sini, Pukulan pendidikan Bukan pukulan untuk melambiaskan Marah dan dendam. Yang kedua, kalau kita cermati. Dari diperintahkan sampai boleh dipukul berapa tahun lamanya? Tiga tahun. Kalau kita benar-benar istiqamah mengajarkan kepada anak kita selama tiga tahun sholat. Insya Allah. Akan baik anaknya. Tapi kadang yang terjadi pada sebagian orang tua. Melihat anaknya. Subuh masih tertidur. Tidurnya pulas. Kasian. Hmm? Tapi nanti jam 6, setengah 7. Ah, ayo bangun-bangun. Terlambat? Sekolah. Jadi terlambat sholat tidak masalah. Tapi terlambat? Sholat tidak masalah. Kembali ya, terlambat sholat tidak masalah, terlambat sekolah menjadi masalah besar. Ini yang perlu kita perbaiki. Maka menanamkan kebiasaan sholat dengan baik dan benar adalah bekal kedua dalam pendidikan. Yang ketiga, membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya pribadi masih melihat banyak orang tua. Ini karena kebiasaan Apa itu? Ah. Minum menggunakan tangan kiri Padahal Rasulullah SAW ketika duduk Di hadapannya ada anak kecil Amr ibn Salamah Makan bersama Rasulullah SAW Tangannya kesana kemari Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan Ya gulam Wahai anak jil Apa? Semmillah Sebelum makan ucapkan Basmalah, Bismillah Wakul biyaminik Dan makanlah dengan tangan Kananmu Wakul mimma yali Dan makanlah dari yang Dekat Membiasakan kebiasaan Kebiasaan yang baik Pakai baju dari sebelah kanan Mengucapkan bas Malah minimal Atau doa mengenakan baju Masuk ke rumah, keluarga ke rumah Dan subhanallah Kalau kita itu terapkan Kadang malah anak kita yang mengingatkan kita Anak-anak itu biasa Kalau kita ajak pergi Naik mobil ke gunung gitu Mereka yang duluan apa? Allahu Akbar. Bacaan apa? Ketika kita naik kendaraan, kendaraan sedang menan, menanjak. Atau kalau turun baca Subhanallah. Seringkali juga saya ingatkan anak-anak ketika makan, apa anak-anak yang bilang duluan, Jazakillah ya umi sudah dimakankan sudah sudah dimasakkan makanan yang enak, masya Allah. Membiasakan terima kasih. Mendoakan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jaza Allahu khairah. Ternyata kalau kita biasakan. Otomatis anak-anak itu. Kenapa ingat? Kullu mauludin yuladu'alal. Fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu. Dilahirkan dalam keadaan. Putih, bersih. Orang mengatakan dalam keadaan Islam sehingga kalau kita ajarkan kebiasaan-kebiasaan Islam akan langsung nangkap dan pembiasaan ini kemudian apa menjadi sangat luas Jadi, kebiasaan apa saja dalam Islam menghormati yang tua menghormati tamu dan sebagainya kita harus latih anak-anak kita kita punya kata-kata mutiara, pesan dari ahli hikmah bisa karena terbiasa. Pembiasaan ini penting. Kemudian yang keempat, yang terakhir sudah tinggal beberapa menit. Siapa? Lo. Yang terakhir adalah jangan lupa melibatkan Allah. Sehebat apapun diri kita. Mungkin kita lulusan jurusan pendidikan. Atau jurusan psikologi anak. Dan sebagainya. Kita tetap hamba Allah yang lemah. Bagaimana cara kita melibatkan Allah? Doa. Berikanlah porsi yang besar dalam doa kita. Untuk anak-anak kita. Jadi ya. Banyak doa diajarkan oleh Rasulullah Sallam maupun Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana hablana min azwajina wa min durriyatina qurraha ayun. Ya Allah anugerahkanlah untuk kami dari pasangan kami dan anak keturunan kami apa penyujuk mata. Siapa penyujuk mata? Tentunya anak yang akan seperti Al fadl ibn yahyadak yang berbakti benar-benar kepada orang tuanya kita pun diajarkan oleh Nabi Ibrahim rabbij'alni muqimash sholati wa min dhurriyati ya allah jadikanlah aku ini orang yang menegakkan salat dan anak keturunanku rabbijnubni wa baniya Anak Abdul Asnam, Wahai Tuanku jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau tidak hafal doa doa ini bagaimana? Silakan bahasa Indonesia, bahasa Kupang, Hah? boleh berdoa itu dengan bahasa mana saja. Karena inti dari doa adalah memahami apa yang kita kita baca. Maka selain usaha. Menanamkan akidah. Menanamkan pentingnya. Salat. Membiasakan kebiasaan-kebiasaan. Baik. Maka doa ini perkara yang penting. Jadi ya. Masih ada waktu. Kalau masih ada waktu kita tambah dua poin lagi. Masih 10 menit, baik. pas 2 poin Apa 2 poin lain Yang bisa kita tambahkan Pilihlah guru yang baik Memilih guru yang baik Ini bisa dalam artian yang luas Bagi yang masih bujang Memilih guru yang baik itu sejak dari mencari pasangan istri yang baik karena ibu-ibu yang di belakang sana apa gelarnya? Al-Ummuhiyalmaqrasatul'ulah ibu itu sekolah pertama bagi anak bahkan sebelum anak itu masuk ke taut pendidikan anak usia Dini dia akan bersekolah dengan ibunya. Sejak di kandungannya apa yang menjadi kebiasaan ibunya? Ketika dia lahir apa yang menjadi kebiasaan ibunya? Maka seperti saya ceritakan tadi, kita kita kadang melihat anak kecil cari-cari kain gitu ya. Nah, ditutup sana di sini. Kenapa? Lihat ibunya. Lihat umiknya pakai abamukan salat. Dia pengin Padahal berbicara saja belum Bisa kadang Maka carilah guru Guru siapa? Baik pasangan kita, partner kita Bagi yang perempuan demikian Ketika nanti calon suami Lihat Nantikanlah calon suami yang baik Mintalah calon suami yang baik Pun demikian ketika kita sudah berkeluarga punya anak. Maka ketika kita memilih sekolah jangan asal memilih sekolah. Carilah sekolah yang benar-benar meletakkan fondasi-fondasi agama dengan baik. Dulu para ulama mengatakan diriatkan dari Muhammad bin Sirin sebagian mengatakan dari Abdullah bin Mubarak mereka berpesan, inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita pelajari menentukan kualitas agama kita. Fangduru amman ta'khudu dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maksudnya, dari mana kalian mengambil, Ilmu kalian Jadi tidak sembarangan Kita menyerahkan anak kita Untuk dididik dan diajari Pilihlah guru yang baik Sehingga yang terakhir Yang berkaitan dengan Poin kelima ini Dan guru terbaik Bagi anak-anak kita adalah orang Tua Kita selaku orang tua inilah guru terbaik. Maka pesannya Abal, jadilah teladan yang terbaik. Ada pepatah Arab mengatakan Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi. Kalau kita selaku orang tua, tidak punya bekal ilmu maka seperti banyak yang terjadi sekarang kalah debat dengan anaknya hmm? kalah omong dengan anaknya ya sudahlah terserah kamu maka kita sebagai orang tua harus selalu meningkatkan ilmu kita kesempatan kita mendengarkan khutbah Jangan dilewatkan dengan tidur. Kesempatan mungkin kalau ada tausiah Mari kita dengarkan. Supaya ilmu itu bertambah. Terlebih kita di zaman yang diberi kemudahan. Ada televisi-televisi dakwah sekarang ini. Ada internet. Ada buku, ada rekaman. Ibu dan bapak. Kalau kita bekerja dari pagi sampai sore, itu untuk kepentingan dunia kita. Maka kita perlu menyisihkan waktu yang banyak untuk keperluan akhirat kita. Siapa keperluan akhirat kita? Salah satunya investasi paling besar yaitu anak-anak kita. Mereka inilah yang kelak kita harapkan ketika kita sudah ada di mana? Kubur kita. Merekalah yang kita harapkan mengirimkan doanya. Allahumma gfirli wal walidayah warhamhumma kama rabbayani sagira. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Iza mata Ibn Adam. In qata amalhu illa min thalati. Kalau anak manusia ini telah mati, terputus semua amalnya kecuali dari tiga perkara saja. Salah satunya, <tuh> waladun salihun yadu leh. Anak, bukan hanya sekedar anak. Banyak orang punya anak, tapi yang digatakan Rasulullah SAW, waladun salihun yadu leh. Bukan tetangganya, bukan kerabatnya Tapi waladun Anaknya Ini yang kita tunggu Ini yang kita harapkan Maka kalau orang Suka berinvestasi Untuk dipetik hasilnya Esok hari Maka anak-anak inilah Investasi terbesar kita Untuk kita harapkan Kelak di kubur kita Bahkan sebagian anak yang saleh Akan mendatangkan syafaat Bagi orang tuanya Seperti anak yang bisa Menjadi hafid Dia akan menganugerahkan Bagi orang tuanya Mahkota dari cahaya Kelak di hari kiamat Demikian pula anak-anak yang Penghuni surga Akan menggeret orang tuanya Untuk sama-sama menghuni Surganya Maka bukan investasi yang kecil yang sedang kita tanam. Tapi investasi jangka panjang. Bukan hanya deposito. Yang berjarak sekian bulan atau sekian tahun. Tapi ini tabungan. Yang kelak kita akan berbahagia di akhirat kita. Maka tentunya hal ini akan mendatangkan ujian dan cobaan. Maka kunci yang lain. Kalau boleh kita tambahkan adalah bersabar, sehingga Allah sendiri perintahkan wasainu bisa beri wasalah. Kesabaran adalah salah satu penolong kesuksesan segala urusan kita, termasuk dalam mendidik putra putri kita. Semoga Allah menjadikan. Kita semua orang-orang yang berhasil Dalam mendidik utra putri kita Menjadi anak-anak yang saleh dan salihah Bekal kita di akhirat kela Allahumma Amin Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf InsyaAllah kita sambung nanti untuk tanya jawabnya Setelah kita mengerjakan salat Isya' Selamat malam Selamat I don't know.